Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Maka kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam pembahasan tentang maqol mutlak. Ya masih dalam pembahasan tentang maqol mutlak. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih mendalami tentang ketentuan-ketentuan dari maqol mutlak. Ya ketentuan-ketentuan dari maqol mutlak. Kalau dalam pembahasan terdahulu kita sudah mengetahui Ya, Secara singkat secara global tentang definisi dari maf'ul mutlak Juga telah kita sebutkan tentang contoh-contohnya Kami kira sudah dapat dipahami dengan baik Baik pada kesempatan kali ini kita akan memahami tentang beberapa ketentuan dari maf'ul mutlak Sehingga betul-betul antum semuanya dapat menyerap materi ini dengan baik Baik, Kemudian kita akan lihat ketentuan yang pertama ya Kita perhatikan dengan baik ketentuan yang pertama dari maf'ul mutlak bahwasanya maf'ul mutlak harus menggunakan masdar Ingat bahwasanya maf'ul mutlak harus menggunakan masdar Apa itu masdar? Ya, masdar kalau kita bisa sederhanakan bahwasanya masdar itu kata kerja yang dibendakan Ya Misalnya kita katakan ada kata kerja memukul, ya, berarti masdarnya apa? Masdarnya adalah pukulan. Ya, seperti itu. Nah, itu merupakan masdar. Misalnya eh PL-nya adalah bermain, ya, misalnya kita katakan kata kerjanya bermain, bagaimana masdarnya? Permainan. Nah, itu merupakan masdar atau kita sebut dalam bahasa kita kata kerja yang dibendakan. Baik, sehingga kembali ke pembahasan kita, makul mutlak dia dibentuk dari masdarnya. Ya, dapat dipahami ya, itu ketentuan yang pertama. Baik, kemudian ketentuan yang kedua perlu kita perhatikan, apabila masdar yang merupakan makul mutlak berdiri sendiri, ya, makul mutlaknya berdiri sendiri, tidak, tidak ada, ya. Keterkaitan dengan kata yang lain Tidak disambung dengan kata yang lain Intinya pokoknya dia berdiri sendiri Maka ia berfungsi sebagai penguat makna Nah ini kita lebih detail lagi ya Membahas Di awal sudah kita sampaikan bahwasanya Makhul mutlak itu mempunyai tiga fungsi Fungsi yang pertama itu kan penguat makna Yang kedua sebagai penjelas bilangan yang ketiga sebagai penjelas sifat. Nah, kapan maful mutlak itu berfungsi sebagai penguat makna? Nah, di sini, ya di sini kita bisa lihat Maful mutlak berfungsi sebagai penguat makna manakala ya maqol mutlaknya itu berdiri sendiri, ya dia merupakan mazdar ya yang berdiri sendiri. Contohnya misalnya, ya kita buat contoh, ya rovastu Roksan misalnya ya Aku menendang dengan betul-betul menendang Jadi betul-betul nendang ya Ini sungguhan ya Sehingga karena Bentuk makdar dari Kropata ini adalah Roksan ya Kita ambilkan dia dan dia berdiri sendiri Kita ikutkan dalam bi'il tersebut Kata kerja tersebut Maka dia mempunyai fungsi Untuk penguat makna ya Sehingga kita maknai aku menendang dengan betul-betul menendang. Untuk menguatkan makna. Jadi bukan main-main tendangannya ya. Baik itu untuk ketentuan yang kedua. Sekarang kita memasuki ketentuan yang ketiga dari maf'ul mutlak. Ketentuan yang ketiga dari maf'ul mutlak. Bahwasannya kita perhatikan maf'ul mutlak yang berfungsi untuk menjelaskan bilangan. Nah ini. Ya, untuk menjelaskan bilangan berarti fungsi yang keberapa fungsi yang kedua maka biasanya mengikuti wazan atau pola fa'latan. Apa? Bahwasanya sekali lagi kalau maf'ul mutlaknya dia menjelaskan bilangan maka biasanya mengikuti wazan fa'latan. Contohnya misalnya rapatu, raqlatan, ya. Aku menendang dengan sekali tendangan. Ya, Aku menendang dengan sekali tendangan Kalau di awal tadi Kan cuma roksan Dan dia betul-betul masdar dan berdiri sendiri Maka fungsinya sebagai penguat makna Tapi kalau kita sudah ikutkan Dengan rumus paklatan Sehingga bukan roksan lagi Tapi roksatan Maka fungsinya menjadi berubah Menjadi apa? Yaitu sebagai penjelas bilangan Aku menendang dengan sekali tendangan. Nah, dapat dipahami ya dengan baik. Nah, sehingga contoh yang awal yang dulu pernah kita bahas ya, habitu acer sa habdotan ya, habdotan dia mengikuti wazan paklatan ya, mengikuti wazan apa? Paklatan atau rumus paklatan yang menunjukkan sebagai penjelas dari bilangan. Baik, itu adalah catatan yang ketiga. Selanjutnya kita memasuki catatan yang keempat, ya, catatan yang selanjutnya, yang keempat dari ketentuan Makul Mutlak, ya, ketentuan Makul Mutlak. Baik, eh, kita akan perhatikan ketentuan yang keempat ini, yaitu apabila Masdar yang merupakan Mab ul mutlak disifati Kita perhatikan apabila masdar yang merupakan Mab ul mutlak disifati Atau diidofahkan Disifati atau Diidofahkan Maka ia berfungsi sebagai Penjelas sifat atau jenis Nah ini fungsi dari Mab ul mutlak yang keberapa Yang ketiga Bagaimana kita mengetahui Mab ul mutlak tersebut mempunyai fungsi Untuk apa? mempunyai fungsi untuk menjelaskan sifat manakala dia apa? manakala dia disipati atau diidofahkan, maka jelas bahwasannya Mab'ul Mutlak tersebut dia mempunyai fungsi sebagai penjelas sifat atau jenis sebagai contoh misalnya kita anggap contohnya yang mudah-mudah saja, ropastu roksan syadi dan ya, ropastu apa? roksan syadi dan aku menendang dengan tendangan yang keras Ya, kalau e, syadidan ini kita hilangkan maka sebagai penguat makna. Namun ternyata masdarnya ini disifati. Disifati dengan apa? Disifati dengan kata syadidan yang keras. Maka rosan dia adalah masdar yang mempunyai fungsi sebagai penjelas sifat atau jenis, ya, penjelas sifat. Ya, rofatu Roktan jadi dan aku menendang dengan tendangan yang keras. Baik kemudian, misalnya untuk menjelaskan jenis bagaimana, ya, kita sebutkan contoh di sini misalnya, ropas tu, roksal junudi. Nah di sini, ropas tu, roksal junudi. Kalau contoh yang pertama ini disipati, kalau contoh yang kedua ini diidopahkan kepada apa kepada kata al junud yaitu kata apa tentara maka ini menunjukkan jenis ya maka menunjukkan sebagai penjelas jenis kalau kita artikan aku menendang seperti tendangannya para tentara nah seperti itu ya rofatu rofsal junudi ya karena ya kita Masdarnya tersebut kita itupahkan kepada kata yang lain. Kalau dalam hal ini adalah aljunud, ya aljunud, yaitu para tentara. Terib itu merupakan catatan yang keempat atau ketentuan yang keempat. Selanjutnya kita mempunyai ketentuan yang terakhir dari makhluk mutlak ini, ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya agar dimudahkan di dalam memahami pelajaran bahasa Arab ini ya sebetulnya pelajaran ini mudah e, tentunya apabila kita betul-betul serius untuk mempelajarinya baik e, kita kembali ke pembahasan kita tentang ketentuan yang kelima ya ketentuan kelima dari makul mutlak kita perhatikan di sini ketentuan yang kelima yaitu terkadang ya Fi'il dari maf'ul mutlak dihilangkan Ini terkadang ya Terkadang fi'il dari maf'ul mutlak itu dihilangkan ya Karena memang sudah dimaklumi bersama ya. Ini boleh ya Terkadang fi'il dari maf'ul mutlak ini dihilangkan Jadi yang dimunculkan itu cuma maf'ul mutlaknya saja Sebagai contoh misalnya apa? Sebagai contoh misalnya ada orang mengucapkan syukron ya. Syukron artinya terima kasih Sukron ini dia maf'ul mutlak. Ya, asalnya apa? Asalnya adalah askuruka sukron. Asalnya apa? Askuruka sukron. Aku berterima kasih kepadamu dengan betul-betul berterima kasih. Nah, kalau begini berarti apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk ya menguatkan makna. Akan tetapi, cukup orang mengatakan syukron, maknanya dia itu betul-betul berterima kasih. Nah, ini... Nah Apa yang kita istilahkan bahwasannya terkadang fiil dari maf'ul mutlak itu dihilangkannya Manakala ya, hal tersebut sudah dapat dipahami oleh pembaca atau pendengar Taib ikhwati fillah itu merupakan pembahasan dari kelompok ya. e, Termasuk salah satu kelompok dari Mansubatul Asma yaitu maf'ul mutlak Mudah-mudahan antum semuanya dapat memahaminya dengan baik